Selamat datang di Halo Teknisi. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Untuk mendapatkan pulsa gratis, klik tombol raih pulsa gratis warna pink, lalu ikuti langkah. Selanjutnya, untuk mendapatkan jasa teknisi televisi online, klik tombol televisi warna kuning. Untuk mendapatkan jasa teknisi komputer online, klik tombol komputer warna hijau. Untuk mendapatkan jasa teknisi CCTV online, klik tombol CCTV warna biru. Untuk mendapatkan jasa teknisi AC online, klik tombol AC warna pink. Untuk berbicara dengan customer service, klik tombol customer service 1-4. Untuk belanja online, klik tombol online shop. Untuk karir menjadi teknisi online, klik tombol daftar teknisi online. Untuk menjadi mitra, klik tombol daftar, Mitra Usaha, Halo Teknisi.